Dir mantan katakan, maafkan aku yang dulu Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku berusaha ada di atas sajadah Dan itu lebih indah Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku taubat Kalau kemarin aku maksiat, sekarang aku taat Kalau kemarin masih konvensional sebelum syariat Lihat akhwat rasanya tak kuat Ingin aku kasih mereka coklat Biar mereka punya tahu aku punya niat dan tekad sampai akhir. Tapi sekarang tidak, akunya sudah sari'at, siapapun akwat yang memikat, tak kuberi dia coklat, tapi kuberi dia seperangkat alat shorah. Karena nun mati ketemu Mbak Ajaiklam, masa aku ketemu kamu enggak hijab? Aku